Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'adi Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyah dillahu falamudillalah Famiyudlil falan tajidalahu waliya minshidah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ushikum faiiya nafsi bittakwalillah ittakulah, fadfadzal muttaqun. Allahumma inna ala dikrika, wa shukrika wa khusni ibadatik, birahmatika ya arhamarrahimin amabantu. Ikhwani wa akhwati al-Aiza al-shadakumullah. alhamdulillahi rabbil al alamin. Kita semua bisa berkumpul di dalam majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Mudah-mudahan Dengan bertambahnya ilmu yang kita peroleh Dan diberikannya kefahaman terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari ini Allah mendatangkan rahmat kepada kita Dan memberikan kesadaran yang penuh terhadap kita semua Tentang apa-apa yang mesti kita lakukan Sebagai seorang muslim Dan dikaitkan dengan kajian kita pada kesempatan kali ini Kita akan mengenalkan Hadis-hadis Nubuat Tentang Syam Tentang Yaman Dan tentang uh, Kemunculan Dajjal Hal ini penting untuk diambil hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an yang Mengkisahkan tentang keberkahan Syam Dan beberapa keutamaan-keutamaannya ini Karena sekarang ini Disadari oleh kaum muslimin maupun tidak Front pembelaan kaum muslimin dan upayanya kaum muslimin di dalam memeraih kejayaannya terpusat di dua negeri yang kedua negeri itu pernah disampaikan oleh Nabi dimohonkan keberkahannya yaitu yang pertama adalah negeri Syam. Yang kedua adalah negeri Yaman. Sebagaimana dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina. Ya Allah, berkahi kami di negeri Syam dan ya Allah berkahi kami di negeri Yaman Di negeri Yaman Nah ikhwafillah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Negeri Syam Itu Sebagaimana Setiap kali kita memperoleh Info kaum muslimin Di empat tempat ini Maka Syam itu terdiri dari empat negara Yang sekarang kita kenal itu yaitu Palestina yang dijajah oleh Israel Syria atau Syria yang sekarang ini tengah terjadi keganasan manusia yang sangat bengis di bawah pimpinan Basar Asad pelanjut daripada Hafidh Asad Tidak kurang membunuhi Lebih dari 39 ribu Kaum muslimin Nyawanya meregang Nyawanya lepas dari badannya Lantaran kekejamannya Pemerintah Si'ah Nusiriyah Yang sedang berkuasa di uh, syria Yang ketiga adalah Yordania, Yang keempat adalah Lebanon Yang keempat adalah Lebanon Kita juga mendapati Pada akhir-akhir ini Sering mendapati berita Adanya operasi Pesawat-pesawat Amerika Tanpa awak Di negeri Yaman Di negeri Yaman Itulah sebuah operasi yang juga berupaya untuk menghentikan kebangkitan Islam yang akan muncul dari dataran Yaman. Ya maaf yang datangkan muncul dari dataran Yaman ini di mana kaum muslimin memiliki keyakinan tentang sebuah hadis nubuat akan muncul kekuatan Islam sebesar 12.000 pasukan yang akan memenangkan Islam ini dari dataran Abian yang hadis itu disokhkan oleh Syekh Nasiruddin Albani nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kajian ini dipentingkan agar kita tidak kehilangan terhadap Maklumat dan informasi Yang segera harus kita peroleh Tentang saudara-saudara kita Di berbagai belahan dunia Khususnya di dataran Syam dan Yaman ini Ada apa? Ada gerangan apa di dua tempat itu Dan sedang terjadi apa di tempat tersebut Hal ini pula yang mendorong kami Untuk mengangkat beberapa ayat mengangkat beberapa hadis untuk membahas tentang dataran Syam dan dataran Yaman itu sendiri. Untuk kali ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenal dan menguak lebih jauh tentang keutamaan Syam yang ada di dalam hadis-hadis Nabi dan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Al Karim. Sam itu letaknya di mana? Nah, ini adalah peta di Timur Tengah. Bila kita lihat Sam tadi empat negara tadi, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria, maka letaknya di samping Irak, letaknya di samping Turki, ya, di samping Turki, ya. dan letaknya adalah di samping Mesir, ya, di samping Mesir. Ini adalah posisi yang uh, kita kenal ya, Posisi yang uh, disebut dengan letaknya uh, negeri Syam Dalam peta dunia pada saat ini ya. Negeri Syam itu terdiri dari negara Empat negara yaitu Palestina, Syria, Jordania, Lebanon, dan negara-negara yang dikuasai Israel pada saat ini Itu termasuk dataran Syam Dataran Syam Ya, Komposisinya yang lebih jelas adalah seperti yang saya gambarkan ini Ambilkan salah satu peta Yaitu e, Kawasan itu terdiri dari e, Syria Kemudian Lebanon di sampingnya itu Kemudian Yordan Yordan dan kemudian Tidak terlupakan ada negeri yang Terjajah dan Alhamdulillah Walaupun kecil sekarang ini Sudah memiliki kemerdekaannya Yaitu Palestina di mana Amerika dan sekutunya tidak menyetujui Terhadap kemerdekaan tersebut Kita awali Belajar tentang Syam Itu berdasar pada surat al anbiya ayat 71 A'ud billahi minasyaitanir rajim wanajjainahu waluta ilal ardhillati barakna fiha lil alamin Kami selamatkan dia dia dalam ayat ini disebut adalah Ibrahim kami selamatkan Ibrahim walut dan Nabilud Ilal ardi lati barakna fiha Ke negeri yang kami berkahi padanya Bagi semesta alam ini Kami selamatkan Ibrahim ke sebuah negeri Yang kami telah berkahi untuk sekalian manusia ini Surat Al-Anbiya ayat 71 nah, Ikhwafillah Menurut Ubay bin Ka'ab Negeri yang dimaksud dalam Al-Anbiya ayat 71 itu Adalah negeri Syam Negeri yang kemudian terdiri sekarang ini Dari empat negara tersebut Sebagaimana hal itu Sumbernya kita ambil dari Sumber tafsir Ibn Qasir Jadi Negeri yang berbarokah Negeri yang menjadi idaman kemenangan umat Islam di masa mendatang ya, Itu adalah negeri yang saat ini sedang berkecamuk Perang antara kaum muslimin dengan si Ah Yang sekarang ini sedang berkecamuk Antara perang kaum muslimin dengan Yahudi yang sekarang ini sedang Dipertahankan oleh kaum muslimin Dari berbagai penguasaan Dan dominasi Kekuatan-kekuatan asing Yang akan Menempatkan posisinya di tempat Tersebut Nah pada ayat lain Ayat lain Adalah surat Al-Isra Ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Subhanal Asra binggiti Laila min Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa Ladi Barakna haulahu li min ayaatina Inna huwa al Basir Subhanaladhi Asra Mahasuci Allah yang telah menjalankan atas hambanya. Pada peristiwa Isra' dan Me'rat Isra' dan Me'rat ya. Cuman sayangnya Pada ayat-ayat ini Yang selalu dikupas oleh Sebagian para Mubalik Itu adalah peristiwa Isra' dan Tidak pernah berbicara tentang keberkahan ya, Keberkahan dataran Syam Yang disebutkan di dalam ayat ini Asra bi abdihi Laylam minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Mahasuci Allah yang telah Menjalankan atas hambanya Pada suatu malam dari masjidil haram Ilal masjidil aqsa Dan masjidil aqsa itu Letaknya sekarang ini Adalah di Dataran Palestina Dan letaknya Tentu berarti berada di Dataran yang kemudian dulu disebut dengan dengan Sam. Allah di baroknahaulahu yang telah kami berkahi di sekitarnya, linuriyahumin ayatina untuk kami memperlihatkan ayat-ayat kami. Inna huwasamiul basir. Sesungguhnya kami maha mendiam, maha mendengar, dan maha melihat. Di dalam ayat ini ada kata-kata Ilal masjidil aqsa Ladi barakna haulahu Pada masjid aqsa Yang kami berkahi di sekitarnya nah, Inilah negeri yang Di dalam ayat-ayat ini disebutkan sebagai Negeri yang berbarokah, Negeri yang penuh menjanjikan Kemenangan dan keberkahan di masa Mendatang, maka untuk berbicara kepada dataran Syam itu kita bisa mengambil dua ayat itu. Pada suatu hadis yang juga bisa kita jadikan landasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Hadis itu berada di dalam Muqjamul Kabir Littabroni disebutkan. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina." Ya Allah berkahi kami di Syam, ya Allah berkahi kami di Yaman. "Allahumma barik fi Yamanina." Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik fi yamanina faqalaha miraran Rasul menyebutkan ini berkali-kali falamma kana fi salisa awil rabiah maka tatkala yang ketiga ataupun yang keempat kalu ya Rasulullah wa fi irakina bagaimana dengan irak Qala inna biha az-zalajil wal fitanu wa biha yatlu' tanduk setan di sana akan terjadi kegunjangan dan fitnah dan dari sanalah muncul tanduk-tanduk setan ya. ya Allah berikan keberkahan kepada kami pada Syam negeri Syam dan berikan keberkahan kepada kami pada negeri Yaman beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan beberapa kali ketika beliau mengatakan yang ketiga atau yang keempat Para Sahabat berkata, Wahai Rasulullah, yang Wahai Rasulullah, yang juga Bagaimana dengan Irak kami? Beliau bersabda, Sesungguhnya di sana terjadi Kegoncangan dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk, tanduk setan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, pentingnya mengetahui beberapa kelebihan dari Syam ini ya, termasuk di antara beberapa manuskrip ataupun beberapa tulisan-tulisan kuno tulisan-tulisan ya, kuno yang bisa saja ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan kita dan sekaligus itu juga dijadikan bahan pertimbangan lawan saat ini Kenapa mereka ini begitu getol dan begitu memiliki apa ini perhatian yang kuat terhadap dataran-dataran tersebut salah satunya ya, dalam tulisan ini disebutkan ya, khususnya di daerah Armageddon yang ar itu berarti gunung atau bukit Magedo itu artinya nama dari sebuah lembah di Palestina di mana merupakan medan pertemuan yang akan datang Yang akan membentang dari Magedo di sebelah utara sampai ke Edon Di selatan yang berjarak sekitar 200 mil Dan sampai ke Laut Putih di barat dan ke Bukit Mohab di timur yang berjarak 100 mil Nah ekwafillah nah, ini juga tidak boleh diabaikan Data-data seperti ini tidak boleh diabaikan karena beberapa hadis-hadis tentang membuat itu justru justru adalah musuh-musuh kita orang-orang yang selama ini memerangi kita justru mereka yang mempercayai terhadap hadis-hadis itu yang jadi persoalannya bagi kita adalah tentu justru kitanya yang tidak mempercayai sebagian kita yang kurang begitu tersosialisasikan dengan hadis-hadis Yang membicarakan tentang beberapa nubuat yang disampaikan oleh Nabi Salah satu contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis muslim La <tuh> taku musa'ah hatta yukatil al muslimun al yahud Fayaktu lahumul Muslimun, hatta yaktu bi al Yahudium wara il Khajar wa aw al Shajaru, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudiun khalfi, Fata'ala faktulhu, illa al fa innau min Shajarat al Yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Hingga Orang Muslim memerangi Yahudi Orang-orang Islam Membunuh Yahudi sampai Yahudi Bersembunyi di balik batu dan di balik Pohon Namun batu dan pohon Itu berkata Wahai Muslim Wahai hamba Allah Hada Yahudiyun ini adalah Yahudi di belakangku Khalfi Fata'ala faktulhu Kesinilah dan bunuhlah Hadis ini Tertera di dalam kitab Sahih Muslim Yang masih otentik Di tengah-tengah kita Dan ketika ini Dibahas dalam sebuah channel Di Amerika Oleh seorang rahib Maka kemudian terjadi ketakutan yang sangat luar biasa Itu menandakan bahwa Mereka ini kemudian Memiliki kepercayaan terhadap apa ini hadis ini Dan kemudian Mereka pun berupaya Berupaya untuk Memperoleh Pohon yang disebutkan di dalam hadis itu ya, Yang sekarang ini Secara berame-rame ya, Secara beramai-ramai Mereka ini Melakukan penanaman pohon Yang kemudian disebut dengan pohon gharqat itu Karena Dalam hadis itu disebutkan Illa sajaratu Gharqat Kecuali sajarah Sa pohon yang kemudian dikenal dengan pohon gargat, Fa Fa'innahu min syajaril Yahud. Sesungguhnya ini adalah dari pohon yang dimiliki oleh Yahudi. Nah, Kepercayaan orang-orang itu kepada hadis ini sangat luar biasa. Bahkan mereka melakukan sin. Melakukan penjualan besar-besaran di dunia ini. Menurut data yang saya peroleh itu satu bibitnya saja. Itu harganya 18 US dollar 18 US dollar Dan itu nanti kemudian disebar di berbagai tempat Bahkan di perbatasan-perbatasan Perbatasan-perbatasan Kita bisa lihat di sini, Itu orang sudah mulai untuk apa ini Menanam pohon tersebut Walaupun perbatasannya itu sudah dipendeng Sudah dipagari Tapi tetap di samping-samping posisi itu Ditanami apa ini Pohon tersebut, kenapa demikian Kita lihat ini gambarnya yang saya peroleh Jawabannya Sederhana Mereka yakin dengan hadis tersebut Dan itu letaknya Ada di syam Letaknya ada di, di syam Maka Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penting untuk kita Mengetahui Kemuliaan-kemuliaan yang terjadi Di tempat tersebut ya. Negeri yang Sangat mulia ya, Dan bahkan negeri yang Menjadi dambaan kita Menjadi tumbuhan kita untuk kemenangan kaum muslimin di masa Mendatang ya. Oleh karena itu dalam bahasan ini Sesungguhnya yang ditujukan ya, Belum sampai pada bahasan yang Mendetail tentang bahasan ini Tapi lebih untuk menyadarkan Segeralah kita Segeralah kaum muslimin Yang mendengarkan hadis tersebut Yang mendengarkan ayat-ayat yang kita sampaikan tadi Untuk segera mengambil perannya Mengambil posisinya Untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ya, Mengambil inisiatif ya, Memulai dari dirinya memulai dari sahabat-sahabatnya dan dimulai dari kelembagaan yang ada untuk segera memikirkan dataran Syam tersebut di mana saat ini sedang menjadi wilayah jajahan tempat di mana eh, terbantenya sebagian orang muslim di tempat tersebut bahkan kemudian harga diri kaum muslimin itu dihinakan di tempat-tempat tersebut Maka nanti bila kita pelajari lebih lanjut Semua peristiwa yang sekarang ini berlaku Di tengah-tengah kita Bila dikaitkan dengan berbagai Ayat maupun hadis itu Maka kita seolah bermain puzzle Kita bermain apa ini? Puzzle Puzzle itu adalah seolah me menggadok-gadok satu satu peristiwa kepada satu peristiwa lain dan sepertinya nyambung. Ya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. di mana di dalam Syam itu sekarang ini terjadi sebuah kejahatan besar, ya. kejahatan kemanusiaan yang terjadi di abad ini tanpa batas. Ya. Kejahatan yang tanpa ampun dan kejahatan yang memiliki tingkat kejahatannya itu sangat luar biasa di dunia ini. Yang kemudian dikenal dengan kejahatan si'ah musyairiyah. Sekte si'ah yang paling berbahaya. Yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Temiyah. Di hadapan antum ini ada buku yang sedang dalam proses cetak. Judulnya adalah Siyah Nuseryah di Syria. Di Syria. Di dalam buku ini berbicara tentang kejahatan-kejahatan Siyah Nuseryah. Paling tidak yang dicatat semenjak pemerintahan Hafid Asad, bapaknya Basar Asad. Ada pembantaian perkemahan Tel Zaktar pada tahun 76 pada tahun 76 bergabung pasukan Nusani dengan militer salib militer salib mereka mengepung Tel Zaktar lalu memasukinya dengan sepatu berdarah mereka di Tel Zaktar terdapat pengkemahan orang-orang Palestina yang mengungsi keluar dari Palestina karena pengusiran Zionis terhadap mereka mereka adalah kaum Muslimin ahlu sunnah Jumlah mereka adalah 17.000 Senjata berat di bawah, dengan, di bawah dan dengan kendaraan roda Mereka menghancurkan bumi perkemahan tersebut di mana perkemahan itu adalah ditempati oleh Saudara-saudara kita dari Palestina yang sedang terusir oleh Israel Jadi ini juga menjadi catatan buat kita semua bahwa si ah selama ini yang sering kita dengar di berbagai media seolah memberikan dukungan terhadap Palestina itu dalam beberapa tulisan yang kami dapatkan itu adalah model retorika yang dijalankan oleh Humayni sejak dahulu seolah menjadi pembela orang yang lemah. Dalam catatan terakhir yang kami peroleh dari peristiwa delapan hari kemarin itu, misil ataupun rudal yang dikirim oleh Israel, yang dikirim oleh Iran untuk Palestina, itu Cuman delapan dari ribuan misil yang dikirim ke Israel. Ini sekedar supaya tahu. Tapi seolah beritanya bahwa itu Dibantu sepenuhnya oleh Apa ini? Irak. Ini perlu menjadi catatan Buat kita semua Nah, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ini juga menjadi bukti pada peristiwa Tel Zatar ini Bahwa mereka ini selama ini Tidak memiliki Kepedulian terhadap e, Palestine Kita juga mendapati Peristiwa penjagalan Kepada ahlu sunnah di penjara Tadmur ya, penjara Tadmur pada subuh hari 27 bulan Juni tahun 80 bergeraklah 200 tentara dari Brigade dengan nomor sandi 40 dan 138 tentara-tentara ini bergabung dalam detasemen pertahanan milik manusia jahat ya, yang bernama Rifai Asad. Dengan pemerintahnya, mereka menerbangkan helikopter tempur dari Damaskus menuju penjara Timur, 200 km timur laut dari Damaskus. Segera para tentara penjagal membombardir penjara di mana di dalam penjara penuh sesak dengan tawanan ahlu sunnah. Mereka juga memberondong senjata api dengan membabi buta. Akibatnya semua yang ada di sana. Mati tanpa terkecuali Di dalam penjara Di dalam penjara Total jumlah yang mereka bunuh Mencapai sekitar 700 Anak muda muslim yang ada Di dalam penjara 10. Sebagian besar mereka Itu masih dalam keadaan terborgol Naudzubillah. Ini terjadi di Dataran-dataran seperti Syam yang kita kenal itu Ada penjaga Penjagalan Kuburan yang sering di kita kenal pada tahun 80 itu terjadi pembantaian kaum Muslimin yang, yang sedang bergembira berdatanglah bala tentara bengis Nuserya ke Hanu mereka memaksa sekelompok demi sekelompok dari penduduk komplek untuk keluar dari rumah mereka dan toko-toko bahkan mereka sampai tega memaksa kaum Muslimin yang hendak mendirikan sholat id supaya meninggalkan Masjid-masjid mereka, mereka segera mengumpulkan kaum muslimin yang tak bersalah di sebuah komplek perkuburan Langsung saja mereka memberontong peluru tajam dan panas ke tubuh kaum muslimin pada saat itu Akibatnya tidak kurang dari 83 orang itu tewas pada saat itu Meninggal pada saat itu lantaran kekejaman si Ahnusiriyah ini dan sederetan kejahatan-kejahatan yang lain pembantaian besar-besaran di Hamah Pada tahun 82 dan seterusnya Dan kini ya, Kini Kekejaman dan kejahatan itu Dilanjutkan oleh Orang yang meyakini akidah Si Ahnusailiah itu Yaitu Basar Asad Nah kita semua Perlu mengambil bagian dalam mensikapi terhadap keadaan-keadaan tersebut Bagaimana bersikap terhadap siah yang ada pada uh, Syam seperti yang dihadapi sekarang ini Berikut ini saya kutipkan bagaimana bersikapnya adalah kami kutipkan tulisannya Ataupun kita kutipkan pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah ketika ditanya tentang status kelompok Nusairiyah maka beliau menjawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Haulail qawmul musammuna bin Nusairiyah hum wasairi asnafil karamitah albatiniyah, akfaru minal yahud wal nasara bal akfaru bikasirim minal musyrikin Syekhul Islam Ibn Temiyah ratusan tahun yang lalu ya. jadi peristiwa itu bisa kita lihat sekarang ini kejahatannya dan kekejamannya ratusan tahun yang lalu itu Syekhul Islam Ibn Temiyah pernah memberikan pernyataannya ha'ula'il kaum mereka itu kaum itu yang sering dinamai dengan Al-Musamunah -musam, al bin Nusairiyah Yang disebut dengan Nusairiyah Humwasairi asnaf Dan beberapa Beberapa jenis yang lain Dari Karamitah al-Batinia Mereka ini Akfaru minal Yahud Wan Nasarah Lebih kafir Daripada Yahudi dan Nasrana Bal-Akfaru Bikasirim minal Mushrikin Bahkan lebih kafir dari Kebanyakan orang-orang musyrik Nah Di titik mana salahnya ya, Di titik mana salahnya Inilah nanti yang perlu Kita bahas lebih jauh ya, Tentang Kekufuran-kekufuran Dari Si Ahnusiriyah ini Kekufuran-kekufuran Si Ahnusiriyah ini yang di antaranya adalah telah mentahbiskan Ali radhiyallahu anhu itu sebagai Tuhan. Tidak sebagai sebagai manusia, tapi juga sebagai titisan Tuhan. Titisan roh. Inilah yang perlu disadari oleh kita semua. Dan kita semua terhadap perkembangan Syiah yang ada di negeri kita, kita pun harus mewaspadai Karena ada sekelompok manusia, Sekelompok orang yang mencoba untuk mengecilkan siah itu dengan istilah bahwa itu adalah madhab kelima. Ada yang mengecilkan bahwa itu adalah perbedaan madhab. Itu kan pertentangan sesama muslim. Sekali lagi, akidah mereka, keyakinan mereka, bertentangan dengan keyakinan yang ditetapkan oleh kaidah agama ini yang kita semua wajib berbaruah dengan apa yang mereka yakini ini. Nah, Ekhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah pendapatnya Syekhul Islam Ibnul Temia. Segala puji bagi Allah Rab seluruh alam kelompok yang dinamakan Nusairiyah tersebut dan seluruh kelompok Qur'anul Taqbat ini ya. Salah satu sekte siah yang ekstrem, Yang lain Adalah orang-orang yang Kekafirannya Lebih parah daripada Kekafiran Yahudi dan Nasrani Bahkan kekafiran mereka Lebih berat daripada Kekafiran kebanyakan orang Mushrik pada saat ini nah, Maka berdasarkan apa ini Pernyataan Ulama besar Mujaddid besar ini Sekul Islam Ibn Taimiyah ini, maka kita semua perlu mewaspadai berbagai bentuk-bentuk kejahatan Syiah yang sekarang ini sudah berada di dalam jantung kekuasaan, ya, seperti yang terjadi di Iran ataupun yang terjadi di Syria, sudah menggunakan kekuasaannya untuk ma lakukan kejahatan-kejahatan apa ini kemanusiaan. Nah, saya berharap kawan-kawan yang ngaji seperti ini mulai mengumpulkan buku-buku ya, yang berbicara tentang Syiah ini karena di Indonesia ya, di Indonesia Syiah ini sudah dinyatakan sebagai ajaran terlarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Buku-buku seperti kenapa kami menolak si'ah Kenapa kami keluar dari si'ah Maupun situs-situs yang berbicara tentang hal-hal tersebut Saya kira kaum muslimin segera untuk memiliki Banyak literatur yang membahas tentang hal-hal tersebut Daurah tentang bahayanya akidah si'ah Yang salah satu akidah si'ah ini Yang paling utama keyakinannya adalah menganggap para sahabat-sahabat itu tercelah sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu tercelah seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Al-Khattab sebagai tagut-tagut dari dataran Arab. Padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang diberikan kategori kemuliaan oleh Allah bahkan dipuji oleh Allah pada surat At-Taubah ayat 100 sebagai manusia yang mendapatkan keridoan Allah Subhanahu wa taala was sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabawuhum bi iksanin radhiyallahu anhum Allah sudah rido kepada mereka ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita segera terbitkan buku ini ya kekejaman Syiah Nusairah kepada Ahlul Taufid ya. karena kita dari buku ini bisa mengenal lebih jauh ya, tentang apa-apa saja sepak terjang dari Syiah, terutama Syiah Nusairah yang sekarang ini lagi menjadi ikon di dunia yang melakukan pembantian terhadap manusia yang ada di Syria ya. hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita juga perlu waspada terhadap gerakan siah di Indonesia. Bahkan gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini yang menjadi tokoh-tokoh siah di dunia ini. Dianggap sebagai gambar yang familiar di tengah kaum muslimin. Dan dianggapnya sebagai tokohnya kaum muslimin. Anggapannya itu mudah ya karena secara bentuk pakaiannya, secara jenggotnya. Seolah mereka ini adalah Bagian dari apa ini pemimpin-pemimpin kaum Muslimin, padahal mereka inilah yang menggerakkan paham akidah siyah ini sampai dengan menggunakan kekuasaannya dan melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan pada saat ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, ini salah satu bentuk kekerasan, ya, mutilasi terhadap. Salah satu jenajah mujahidnya Yang dilakukan oleh Apa ini? Yang dilakukan oleh Tentara Basar Asad Tentara Basar Asad ya, Saya bisa Lihatkan sedikit Dan Anda sedikit ada teriakan Allahu Akbar ya, ya Ada sedikit teriakan Allahu Akbar ini bukan apa ini Memuji Allah bukan Tapi kalimat Bila kita dengarkan kalimat bahasa Arabnya Secara seksama di dalam Ungkapan ini dia menyampaikan Bahwa mereka Ini apa ini tidak takut dengan Allahu Akbar kamu ya, Kami tidak takut dengan Allahu Akbar yang kamu miliki Ini Kekejaman lagi Di penjara eh, Di kubur Sampai apa ini sampai di kepalanya kemudian untuk mengakui mengubah kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah asad anak kecil yang sedang bermain memperoleh peluru ya, ditembak di kepalanya ini bukan kejahatan biasa yang sedang terjadi dan ini terjadi tiap hari sekarang ini di dataran Syam Iya bari sekarang ini di dataran Syam Iya Jadi Supaya kita lebih mengenal Pentingnya mengenali Kejahatan-kejahatan Syiah tadi Supaya kita jadi tersadarkan ya. Untuk Kita saat ini Memiliki posisi jelas Di dalam melawan terhadap Siyah yang berlaku jahat terhadap ahlu sunnah wal jamaah ini nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala mari kita lanjutkan membunuh wanita dan anak-anak dan memperkosa ini sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa terjadi kepada kaum muslimin di Syria membunuh keluarga keluarga keluarga yang ditinggal ya. Karena suaminya dicari, ya, itu keluarganya sekalian juga dihabisi untuk mengundang suami tersebut untuk hadir ke tempat tersebut. Dan ini kondisi yang buruk luar biasa ya. Peniksaan terhadap tawanan. Nah, ekhwahilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa ini saya mulai dulu kajian tentang uh, Syiah ini karena nanti ada hubungan. Antara kemunculan Dajjaliun Calon-calon Pengusung Dajjal dan pengiring Dajjal Itu akan muncul Dan di backup Oleh Orang-orang yang selama ini Berada di dataran Yang kemudian dikenal dengan Dataran Khurasan atau Isfahat Kemunculan siah, siah Dan kemunculan pengikut dajjal Kita lihat Hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam, Hadis Akan kemunculan dajjal Dari arah timur Dalam hadis tirmidi Yang dikhasankan oleh Albani Menyebutkan Ad-dajjal Ya khrucu min ardin bil masyrik Yukalu laha khursan Yattabi'uhu akwamun Kan na wujudahumulmadjan almutrika. Ya. Ya. Dajjal itu akan keluar ya, dari arah timur, ya, dari arah timur di satu tempat yang disebut dengan Khurasan. Ya. Khurasan itu mana? Dalam peta Khurasan itu bisa terdiri dari ada yang berada di dataran. Afghanistan, ada yang berada di Tajikistan, ada di Turkmenistan, dan ada yang berada di Irak. Nah, dari sekian ini, mana yang paling tepat? Dimana dari mana kemunculan Dajjal tersebut? Ya ini yang nanti akan menyambung kenapa kita ini eh, harus perhatian terhadap orang-orang yang sekarang ini menghidupi Yahudi di Irak. Nah, kita lihat dulu letak geografis Kurusan sangat strategis dan banyak diincar oleh para penguasa dari zaman ke zaman. Pada awalnya Kurusan Raya merupakan wilayah yang yang sangat luas, membentang meliputi kota Nisapur dan Tus itu di Iran, Herat, Balk, Kabul dan Ghazni itu di Afghanistan. Kemudian Merv, Sanjan itu di Turkmenistan dan juga di Uzbekistan dan sederetan yang lainnya. Kini nama Khurasan tetap abadi menjadi sebuah nama provinsi di sebuah Timur Republik Islam Iran. Luas provinsi tersebut 314.000 km persegi. Khurasan Iran berbatasan dengan Republik Turkmenistan di sebelah utara dan di sebelah timur dengan Afghanistan. Dalam bahasa Persia Khurasan berarti tanah matahari terbit. Nah, pada hadis yang lain, kemudian itulah yang mendudukkan kurasan yang dimaksud itu, dimana akan kemunculan dajjal itu dalam riwayat Ahmad ini, yahrudud dajjal min yahudi asfahan ma'ahu sabawu alfan min alyahud alaihim sijad akan keluar dajjal yahudi dari Kampung Asfahan dari negeri Asfahan bersamanya itu akan diiringi oleh tujuh ribu orang Yahudi. Ya tujuh orang Yahu tujuh orang ribu orang Yahudi. Nah, dalam hadis Sahih Muslim yang paling tepat itu bunyinya demikian: Dajjal akan diikuti oleh oleh orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak tujuh ribu orang yang mengenakan jubah tiada berjahit. Dalam sahih muslim kitab ul-bitan Nah ini penting untuk kita Kenali hadis ini Nah ekwafillah Kenapa demikian? Karena ternyata kenyataannya sekarang ini Komunitas Yahudi terbesar Selain di Israel Itu adalah yang bercokol dan tinggal Di dataran Iran Tepatnya di Isfahad Bahkan menurut data terakhir yang kami peroleh Jumlah mereka saat ini sudah tuju eh, sudah tiga ribu Yahudi di tempat tersebut. Ini posisinya dalam peta. Silahkan dilihat kelihatannya. Nah, Isfahan ini letaknya di dataran Iran tersebut yang sekarang ini sering dinamakan sebagai uh, Khorasan. Asfahan Iran dan Yahudi. Hadis ini bahkan menunjukkan nama kota dengan jelas yang letaknya di Iran bagian tengah Yaitu Isfahan atau Isfahan Yang artinya Dajjal dan Khurasan Dari Khurasan akan melewati Isfahan dan akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi Yang mengenakan jubah tidak berjahit ya, Jubah tidak berjahit ya. Silahkan nanti diterjemahkan sendiri jubah tidak berjahit itu seperti apa Ya tidak seperti lazimnya baju ya tidak seperti lazimnya baju. Inilah yang perlu disadari. Ini adalah bentuk sorban-sorban yang mereka miliki. Penggunaan pakaian yang tidak berjahit. Kemudian ini adalah gambar konkret dari presiden Iran yang dahulu Rais Khatami dengan salah satu rahib atau pemimpin Yahudi yang berada di Iran ini adalah perselingkuhan Yahudi dan Syiah yang ada di Iran pada saat ini yang ada di Iran pada saat ini ini adalah pemuda-pemuda Iran disertai dengan pemimpin-pemimpin Yahudi pemimpin-pemimpin Yahudi ini adalah pertemuran pertemuan orang-orang Iran dengan orang-orang Yahudi di uh, Iran tentunya. Dan ini disebut sebagai pertemuan anak keturunan Saba Yahudi. Jadi ada korelasi antara Abani kemunculan Dajaliun orang-orang yang mengikuti akan apa ini mendukung terhadap dajal ini dengan apa ini keberadaan Siah pada saat ini ya. Ini adalah pemimpinnya Inilah kuburan nenek moyang Yahudi di Iran Yang masih masih ada saat ini ya. Kuburan Nabi Daniel Yang diyakini oleh orang Yahudi ya. Ini adalah sinagog tempat ibadah Yahudi di Isfahan ya. Sekarang ini ya. Nah kemudian Dari mana perjalanan Arah perjalanan Dajjal ini Ya Dalam Fat Bari Ya, disebutkan ya. Kitab Fathul Bari disebutkan urutan-urutan uh, itu dan salah satu hadis riwayat Muslim disampaikan selain Dajjal lebih aku takutkan menimpa kalian karena jika Dajjal keluar dan aku masih ada di antara kalian niscaya aku akan menjadi pelindung pelindung kalian jika dia keluar ketika aku telah tiada. Maka setiap muslim akan menjadi pembela dirinya sendiri Allah yang akan menjaminku membela setiap muslim Dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting Matanya tidak ada cahayanya Aku mengira dia mirip dengan Abdul Uzza bin Qattan. Bah Barang siapa di antara kalian mendapatinya Bacalah surat Al-Kahfi ya, Bacalah surat Al-Kahfi ya, Sudah hafal surat Kahfi belum? Nah. Nanti kalau Qur'annya habis gimana? Nah, itu saya kira eh, kebiasaan kita juga penting itu. Setiap hari Jumat atau malam Jumat kita membaca surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi. Nah, ini penting untuk kita apa nih kenal ya. Jangan yasinan terus gitu ya. Yasinan terus. Nah, yasinan tuh dalilnya dari mana yang enggak jelas. Gitu ya, gak jelas. Jadi baca aja seperti yang hadis Muslim ini disuruh membaca surat Al-Kahfi dia akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak berjalan ke kiri dan ke kanan wahai hamba Allah istiqomalah kepada mereka ini jadi rud dajjal itu bisa kita pahami sekarang ini tatanan dunia yang sekarang ini menguasai beberapa wilayah-wilayah tersebut termasuk penguasaan Irak saat ini dan upaya untuk apa ini mempos Iran memposisikan Dominasinya di Syria Pada saat ini Itu bisa kita maknai sebagai upaya Untuk melanggengkan Rod Dajjal tu Inilah yang Kenapa demikian? Karena nanti ya, Dajjal itu akan terbunuh Di dataran Syam ya, Dan akan berujung Berakhir di tempat Tersebut Maka oleh kita ya, Kalau kemudian sekarang ini Beberapa negara adidaya mulai memposisikan diri ya. untuk terlibat menguasai dataran tersebut. Itu sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan dan bagaimana dengan kita semua. Ya. Alhamdulillah beberapa sahabat-sahabat kita itu lolos sampai bisa masuk bahkan baru tadi malam saya ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang pulang dari Gaza menyampaikan berita-berita kemenangan itu ya, luar biasa. Jadi selama 50 tahun ini, ya, baru sekarang ini Yahudi itu merasa kalah telak dengan apa nih e, gerakan Hamas, ya, gerakan perlawanan Hamas untuk Palestina ini ya, dengan e, mereka takluk lutut sehingga mereka menyerah dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang ada. Tadinya Kaum muslimin itu belum mampu Untuk membalas Kejahatan Israel ya, Yang setiap saat itu Membombardir Dengan pesawat-pesawat mereka Ke dataran-dataran tersebut ya. Kini ya, Mujahidin Kaum muslimin yang ada di Gaza Yang baru saja tadi malam saya temukan Temui, itu ternyata Mampu mengirim Balasan, ya, membalas Kejahatannya Israel itu dengan mengirim Roket Itu yang berjarak 70 km 70 km Itu sangat luar biasa ya. Itu nanti Yang akhirnya Sekarang ini orang-orang Yahudi Eropa Sudah ada sekitar 40% Yang sudah tinggal di Israel Sekarang ini minta dipulangkan Ke Eropa kembali Karena mereka khawatir tentang kondisi-kondisi kehidupannya seperti itu. Nah, ini semua perlu menjadi apa nih catatan buat kita semua. Semoga nanti ketika kita berpihak terhadap kaum muslimin, berpihak terhadap perjuangan ini, kita bisa mendudukkan. Jangan salah alah dan jangan terkecoh dengan berbagai retorika-retorika. Politik yang disampaikan oleh Iran seolah mereka ini sedang mem membantu terhadap apa ini rakyat Palestina. Nah, Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua dan kita jadikan sebagai upaya untuk melawan. Tentu masih sangat banyak sekali ya. beberapa ciri-ciri e, dajjal di alam modern ini yang yang menjadi apa ini pengikut. Gaya-gaya dajjal di alam modern ini sangat sudah mulai kelihatan, ya, mulai kentara. Ya. Di antaranya mulai muncul simbol-simbol mata satu. Ya, ya. Salah satunya ternyata dalam data yang kami peroleh ya, tentang Superman, ya, Superman dan Batman. Ya, Superman dan Batman itu adalah sebuah bikinan. Abani Yahudi Amerika pada tahun 1938 dalam tulisan itu tujuannya adalah yaj'alul atfal ya yaqumuna bihadhil kharakat liyakhsulul al-quwah jadi nanti penginnya itu para anak-anak kita itu kemudian ini, mengikuti gerakan-gerakan seperti superman itu untuk memperoleh suatu kekuatan al khariqa yang sangat debat ya al muhimah badalan min isti'anah billahi azza wa jalla untuk mengganti memintanya pertolongan untuk apa abani mem memunculkan kekuatan kepada dari Allah Subhanahu wa kita juga mendapati mata uang dolar ya. mata uang dolar ya. melambangkan sebagai simbol abani mata satu dan Itulah simbol, simbol dajjal Masa kini yang sedang mulai Bermunculan di tempat, di tempat kita Pada punya uang dolan gak Pak? Gak punya ya oh, Pantas pada gak ngerti ya? Nah, ya Jadi ini adalah Sebagai Indikator yang bisa kita Sebutkan Kemudian Data tentang apa ini Kemunculan angka-angka Ya Pemunculan angka-angka, ini simbol Dari Republik Cinta Ala Dhani ya. Itu ada maknanya, kenapa mata satu ya. Kenapa mata Satu ya. Ya. Jawabannya Dalam hal Kejahatan dari Dajjal Yang kita selalu berdoa Setiap kali menunaikan sholat Di takhiyah terakhir ya. Betul gak? Kita di takhiyah terakhir Selalu meminta di Memperlindungan kepada Allah oh, dari kejahatannya Siapa? masihid dajjal maka jawabannya la najata min fitnatid dajjal illa bitamassuk bi manhaji ahlussunnah wal jamaah tidak ada keselamatan dari fitnah dajjal ini kecuali berpegang teguh dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah alqaim ala kitabillahi azza wajalla yang berdiri di atas kitabnya Allah azza wajalla Allah tidak yakti hilbatil membayniyadi walamin khalfi yang tidak ada kebatilan di depannya maupun di belakangnya. Wasanatil rasulillah shallallahu salam as-sakihah yang berdiri di atas sunnah rasul yang sakih. Wafah musahabah al kiram dan pemahaman sahabat yang mulia. Nah, maka berdasarkan hal itu, apa yang semestinya kita lakukan pada saat ini? Apa yang semestinya kita sikapi pada saat ini? Langkah pertama adalah tentu kita bersikap berbaraoah, berlepas diri terhadap kekafiran khususnya Yahudi dan Nasrani. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia ba'duhum aulia u ba'din wa may fa innahu minhum itu prinsip pertama yang harus kita tegakkan yaitu berbaraoah kepada saudara kepada orang-orang yang sekarang ini uh, bekerja sama dengan yahudi ya bekerja sama dengan yahudi melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh yahudi ya, dan sekutu-sekutunya nah, yang kedua yang mesti kita lakukan adalah membela saudara muslim kita yang terjajah dan dihinakan harga diri mereka dan harkat mereka saat ini baik itu di Palestina ataupun di Syria ataupun di dataran-dataran lain sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud menyatakan Mamin imriin yahdulu imraa Muslimin fi mautin tuntahku fi kurni tuh wa yuntakasufih min ardhih illa khaddalahu fi mautinin yuhibbu fi nusratuh. Tidaklah seorang Muslim membiarkan saudara Muslim yang lain di satu tempat yang di situ di habisi harga diri mereka tuntahqu fi khurmatuh wa yantakasu fi irdih dan kemudian dijajah harga diri mereka ini darahnya ditumpahkan nyawanya dihabisi hartanya dirampas negerinya dicaplok gitu negerinya dicaplok maka siapa saja orang muslim yang membiarkan mereka ini ya Terlunta seperti itu dihabisi oleh orang lain seperti itu tidak ada pembelaan kepada mereka. Ilah kadalahu wa fi mautinin yuhib bufihi nusra tiada lain Allah akan membiarkan orang mukmin tersebut yang membiarkan saudaranya dihabisi harga dirinya tadi di satu tempat di mana di tempat itu dia sedang membutuhkan pertolongan kita akan dibiarkan oleh Allah dan sebaliknya wammin imriin yang suruh musliman fi maudhin yunta khusufi min airdhi tidaklah seorang Muslim yang membantu saudara Muslimnya di satu tempat di mana harga diri mereka sedang dikurangi dan dihabisi ya. ataupun keselamatan nyawa mereka ini terancam lalu kita membela mereka Ilah Nasarohu kecuali Allah akan menolong kepada mereka fi maunin yuhibbu Nusratuhu di satu tempat di mana kita ini menghendaki suatu pertolongan ini. Nah, hadirin, hadis itu dikutip e, oleh seorang ulama Palestin bernama Dr Nawaf Takruri. Orang ini sangat luar biasa, ya. menghadirkan dan e, dan ini sudah ada di dalam buku ini. Silahkan nanti dibaca kelebihannya. Beliau ulama besar yang menjadi salah satu ulama di Palestina. Menarik untuk kita ambil nasihat-nasihatnya bagaimana keberpihakan kita kepada mereka ini. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Tentu masih sangat banyak sekali beberapa beberapa hal untuk bisa kita lakukan di tengah-tengah kita ini diantara hal yang direkomendasikan yang pertama dakwatul muslimin ila tazkikil akidah al-islamiyah wa munabidat syir yaitu dakwah mendakwai kaum muslimin untuk meluruskan akidah mereka saat ini dan menghancurkan kesyirikan termasuk meluruskan akidah mereka dari penyimpangan-penyimpangan akidah syiah Aqidah-aqidah penyimpangan kesehatan-kesehatan yang lain Itu harus ditetapkan di dalam Di dalam dakwah kaum muslimin pada Jadi pekerjaan kita sekarang ini Bagaimana Memahami akidah yang sahih Itu ada di tengah-tengah kita Yaitu akidatuna Ahlus sunnah wal jamaah Akidatu salafus salih Jumlatan wa tafsilan Akidah yang dipahami oleh ahlus sunnah wal jamaah aqidah salafus salih aqidah yang diyakini oleh generasi terdahulu salaf terdahulu yang baik secara global maupun terperinci. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah ta'limul muslimin umur adinihim yaitu mengajari kaum muslimin tentang urusan agama mereka. Yang ketiga adalah taqwiyatur rawabit bainal muslimin, menguatkan ikatan-ikatan ikatan-ikatan kesatuan di antara kaum muslimin hindari faktor-faktor pemecah dan upayakan persatuan di kalangan kaum muslimin yang lebih diutamakan karena inilah yang akan membangun kekuatan di masa mendatang. Yang keempat adalah ehya kodiyyatul <tik> wala walbarak fi kullu muslimin menghidup-hidupkan ya persoalan Akidah wala walbarak yang ada di dalam diri kaum muslimin. Siapa lawan kita Siapa musuh kita Berlepas diri kepada musuh Kemudian membela Pembelaan terhadap saudara muslim kita Itu dari dini sampai sekarang Sampai orang-orang dewasa Sampai orang-orang tua Semuanya diupayakan untuk diber, Ditumbuhkan sikap walah Walbarah ya. Kemudian yang kelima adalah Ikhya fadiyatul amru bil ma'ruf Wa nahi anil Menghidupkan al amru bil wan nahyi anil munkar salah satu pemecahan yang disampaikan di dalam kitab ini ialah kita mengambil konsep jihad itu untuk memenangkan perseteruan ini melawan musuh-musuh agama yang sekarang ini sedang berlaku jahat terhadap kaum muslimin di antara pemecahan yang keenam saya singkat-singkatkan adalah al muqata'ah al iqtisadiyah Lil Muntajad al Yahudiyah wal Amerikyah wal Britania bijamian wa wa askalis sabir min awal kabir, yaitu melakukan pemutusan ekonomi dari produk-produk atau hasil-hasil yang dimunculkan oleh Yahudi, oleh Amerika, oleh Inggris maupun sekutu-sekutu yang lain. Upayakan sekali, walaupun sekecil apapun berusaha untuk membangun kebencian terhadap bapa ini produk-produk tersebut. Apalagi kita sedang ada gerakan cinta produk Indonesia Cinta terhadap produk Indonesia Coba kita cintai dengan produk yang kita miliki sendiri saja Dan tidak perlu silau dengan produk-produk yang mereka miliki Dengan itu kita memiliki ke keinginan ganda Yaitu mematikan ekonomi mereka Yang mereka ini tidak bisa dimatikan dengan berbagai cara apapun Coba kita bisa kontribusi lewat langkah-langkah tersebut yang berikutnya adalah dengan berupaya kita tidak melupakan saudara kita untuk tetap menunaikan kunut mendoakan mereka dan mendoakan terhadap terhadap kaum muslimin kekuatan kekuatan kaum muslimin dan berdoa agar Allah menghancurkan musuh musuhnya. Allahumma shatit samlahum wa mazik jamahum wa zalzil akdhamahum. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan ini menjadi apa ini e, masukan untuk kita kita brosurnya untuk apa ini mendukung Syria sudah sudah jadi nanti silahkan bagi yang mau mengambil di apa ini di di silahkan kita di Indonesia ini sudah terbangun sebuah komunitas forum peduli Syam atau peduli Syria terdiri dari ormas-ormas Islam Lembaga-lembaga Islam Yang berkumpul di Jakarta Beberapa waktu yang lalu dan menetapkan uh, Ustadz Abdul Wahid Alwi Sebagai uh, Pimpinan dari forum koordinator Dari forum peduli surya ini Kita berupaya untuk Mengangkat persoalan umat Islam ini ya, Mudah-mudahan kita Walaupun kecil ada kontribusi Bagi mereka yang tidak Sebarkan ini kepada orang lain Dan ajak mereka untuk segera mengambil bagian-bagian ini mudah-mudahan ini menjadi upaya kita menolak kemunculan Dajaliun sekian apa yang kami sampaikan ini saya akhiri dengan sebuah film ya, sudah saya tutup saja tapi silahkan nanti sambil ini, sambil pulang saya ingin segedar eh, apa ini bagaimana Bahwa simbol-simbol yang ada di dalam dunia internasional itu Tidak datang dengan sendirinya Ada ada sambung-paungnya Ada hubungan-hubungannya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ini Saya cukupkan sekian Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh